Kayak saya dengan Anda semua ini kan banyak persamaan, betul? Agamanya sama, Tuhannya sama, yuk nyaut. Agamanya, Tuhan-nya, Nabi-nya, Kitab suci-nya, sholat-nya, puasanya, makannya, minumnya, ngising-nya banyak persamaan ibadah kita sama maka kita saudara-persaudaraan kita kuat kenapa karena kita banyak persamaan oleh karena itu tolong kalau ada sedikit perbedaan nggak usah dibikin ribut jangan dibikin geger kan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya kadang-kadang Gara-gara beda rokaat, sholat tarawihnya terus ribu. Yang satu bagus delapan rokaat, satunya yang benar dua puluh rokaat. Kata satunya yang benar delapan rokaat hadisnya ini, satunya yang benar dua puluh rokaat hadisnya ini. Sohanoko, jangan lihat perbedaannya, jangan lihat hitungan delapan dan dua puluhnya, tapi lihat sama-sama sholat tarawihnya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang 20 rokaat ketika imamnya 8 rokaat begitu imam selesai dapat 8 rokaat bubar, tambahi jewe apa susahnya sih karir, tambahin rolas <tuk> demikian pula yang 8 rokaat ketika bermakmum kepada imam yang taruhinnya 20 rokaat begitu imam dapat 8 minggato bro selesai <tuk> kan persoalannya oh, Dulu ribut Gara-gara beda Satu pakai kunut, satu enggak pakai kunut Dalam sholat subuh, ribut Dan karo-karuan Harus pakai kunut, karena itu sunah kan? Satunya enggak boleh kunut, karena itu bid'ah, Ribut dan karo-karuan Alhamdulillah Sekarang udah enggak lagi ribut Karena udah sama-sama enggak -sama sholat subuhnya Ya Allah pernah baca satu buku ada seorang tokoh besar Muhammadiyah yang dalam ajarannya sholat suku tanpa kunat beliau adalah almarhum Buya Hamka kenal? Nah. harus kenal, beliau tokoh Islam Indonesia yang luar biasa Buya Hamka pernah berangkat haji ke Maka tentu saja bukan ke Seoul, bareng dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama waktu itu almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Dan ketika itu berangkat Haji masih pakai kapal laut, belum ada pesawat, masih pakai kapal laut berbulan-bulan. Di situ diagendakan di jadwal untuk ngimami sholat jamaah di kapal hari pertama yang jadi imam jamaah sholat subuh itu kiai Haji Idham Khalid beliau ketua umum pengurus besar takdudul ulama kiai Haji Idham Khalid jadi imam Buya Hamka jadi maklum kiai Haji Idham Khalid ngimami sholat subuh itu gak pakai kunut selesai sholat diprotes sama santrinya Tiyai, tadi sholat subuh kok gak pakai kunut yang tak pakai sujud cawi, emang sengaja kuno, tak kunut. Kalau niatnya mau kunut, ternyata kok lupa sujud cawi. Ini yang tak pakai sujud cawi, emang sudah niat tak pakai kunut. Diprotes sama santrinya. Kok tak pakai kunut tadi solat tubuhnya? Apa jawab beliau? Di belakangku ada yang jadi makom lebih tua dari aku. <laughs> beliau kiai haji, ibu yang abkah. Beliau tak pakai kunut. Maka aku salat subuh saat ini enggak pakai kuno yo sesuk gae kuno. Sekarang pray dulu lah menghargai orang yang lebih tua yang ada di belakang. Hari kedua yang jadi imam Buya Hamka. Buya Hamka itu besar Muhammadiyah. Ngimami salat subuh pakai kuno. Makanya sekali-kali Muhammad dia itu kalau subuh ya pakai kuno. Itu ini makmumnya bingung ini yang Muhammadiyah kata si makmum yang Muhammadiyah katanya enggak boleh kunut itu imam itu tokoh kita pemimpin kita kok pakai kunut bingung ini akhirnya kuno seperapan coba bayangkan betapa beliau-beliau yang ilmunya luar biasa Mengesampingkan hal-hal yang sepele kayak gitu lesel puning cekat ter, cekat ter, bro ini. Projo, projo, kau yang ini, kau perorumu tigo debat dulu, bro, bro. Subhanallah, kadang-kadang soal lebaran aja ribet. Satu hari rebo, satunya keme. Yang rebo merasa, yang benar itu rebo. Ini sekarang sudah lebaran, kok masih puasa itu gimana? Haram. Jadi singkemek, yang benar yang keme. Ini masih puasa kok. Eh, udah apa? Kata yang rebo, ini udah lebaran kok masih puasa. Haram kata yang kemis. Wong ini masih Ramadan kok udah lebaran. kok, ribet. Akhirnya pemerintah memutuskan kemis. Aku ditanya sama orang, "Ini gimana? Saya kalau ikut hari raya kemis buat pemerintah gimana?" Tak jawab, "Daegu nah, Rioyo negeri aku yo." Kalau saya lebarannya rebuk, swasta. Dan gak ikut pemerintah. Itu masih ada yang nanya, gimana kalau saya lebarannya rebuk, tapi sholatinnya ikut gemis. Nah, itu namanya swasta bersubsidi. Ya karena pemerintah bingung menentukan lebaran. Ya mungkin nunggu kalau aku jadi menteri agama apa. jelas enggak usah. Tul huaili kesuwen. Ah bingung. Rembuk kemis rembuk kemis rembuk kemis dalilnya ini ini ini ini langsung palune tak tutup. Dok dok dok. Keputusan puasa diulang dari awal. <tuk> yes, beres. Ayo bekok kabeh yo, Ben. Ora usah ribut-ributan. Yang kedua, untuk sidang isbat tahun depan biar gak ribet yang ikut musyawarah sidang khusus wanita laki-laki gak boleh ikut bikin ikut kenapa karena yang paling paham dan tahu persis kapan datangnya bulan itu hanya wanita jadi Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Kalau terjadi persamaan maka terjalin persaudaraan.